Man yahdihillahu fala mudilla lah wa Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih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 Inna Allaha kana alaykum raqeeba Ya ayyuhal ladzina amanu Attaquullaha waqulu qawlaan sadeida Yuslih lakum a'malakum Wa yagfir lakum dunubakum Wa man yut'i allaha wa rasulahu Faqad faza fawzaan azeema Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa saral umuri muhdatsatuha fa inna kullu bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa Masalah radikalisme terorisme merupakan masalah yang terus menghangat dan menghantui kehidupan masyarakat masalah terorisme radikalisme merupakan bagian tugas kita kaum muslimin untuk meredam, meminimalisir, bahkan menghilangkan sama sekali aksi-aksi yang tidak bertanggung jawab tersebut masalah terorisme, radikalisme apabila kita Melihat dari fenomena yang ada Tidak semata dilakukan oleh Orang dengan latar belakang Atau mengatasnamakan Islam Atau dengan mengatasnamakan ajaran jihad Yang ada di dalam Islam Aksi-aksi terorisme, radikalisme dilakukan pula Dengan latar belakang agama Yang ada di muka bumi ini Kalau kita perhatikan misalkan Gerakan macan Tamil Yang ada di Sri Lanka dengan latar belakang agama Hindu, organisasi macan Tamil ini pun merupakan organisasi yang melaksanakan terorisme radikalisme. Kemudian kita pun organisasi Irak atau IRA dengan latar belakang Kristen. Di Irlandia Utara, Mas Rani, organisasi ini pun melakukan aksi-aksi radikalisme, terorisme, menculik, membantai orang-orang yang tidak sehaluan, tidak segaris dengan perjuangan ira ini. Kemudian kalau kita lihat di Jepang dengan latar belakang agama Sintonya. Ada di sana organisasi yang disebut Nihon Sekyugun. Nihon Sekyugun. Atau Japanese Red Army. Tentara Merah Jepang. Ya, melakukan pengeboman. Di stasiun bawah tanah. Stasiun kereta api bawah tanah. Di Tokyo dan lain sebagainya Ini pun merupakan gerakan Organisasi Yang Memuat Aksi-aksi terorisme Dan Radikalisme Dengan latar belakang Pemahaman Buddha pun Kita bisa melihat Aksi-aksi Yang justru digagas bahkan dimotori digerakkan oleh tokoh-tokoh agama Buddha biksu mereka melakukan aksi terorisme radikalisme terhadap komunitas muslim rohingya pembantaian pemerkosaan pengusiran melakukan genosida Pembasmian secara terstruktur dan tersistematis dilakukan oleh orang-orang Myanmar dengan latar belakang agama Buddha. Dari beberapa fenomena yang ada menunjukkan bahwasannya radikalisme terorisme bisa muncul. Dengan latar belakang Yang Berbeda Radikalisme Terorisme bisa muncul Dari Perbuatan-perbuatan Orang-orang yang tidak bertanggung jawab Maka Kita sebagai Umat islam Berkhusus yang berada Di Indonesia Agama kita mengajarkan Untuk menepis Sikap-sikap radikal Sikap-sikap teror Karena sesungguhnya Islam Sebagai agama yang dida’wakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengedepankan sikap rahmat, senantiasa mengedepankan sikap kasih sayang. Hal ini bisa kita pelajari dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok figur yang senantiasa menebarkan kasih sayang kepada umatnya. Al rasul salallahu alaihi wa alaihi wa salam, Menunjukkan sikap Penuh rahmah Karena sesungguhnya Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Tidak, Tidaklah kami utus engkau Kecuali untuk menjadi rahmah bagi segenap alam semesta. Dan Al Rasul Sallallahu Alaihi wa ala ala Wasallam menunjukkan sikap itu, sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis dari Abi Qatadah, radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala ala Wasallam hendak menunaikan salat. Dengan bacaan yang panjang, solat dengan waktu yang lama. Namun ketika beliau salallahu alaihi wasallam tengah menunaikan solat, di tengah beliau solat terdengar suara tangis sang anak. Apa yang beliau lakukan? Memperpanjang sholat itu Sesuai dengan Niat awal Memperlama bacaannya Ternyata apa yang beliau lakukan Meringkas sholat tersebut Mempercepat Dari yang beliau inginkan Apa sebab Nabi saw menyebutkan terahyat an ala ummi. Beliau khawatir, takut dengan sebab ibadah yang beliau tunaikan, dengan sebab solat yang beliau tegakkan, solat yang lama. Menjadikan seorang ibu Menjadi Susah Beliau tidak inginkan itu Beliau tidak menginginkan dengan sebab Solat yang beliau tunaikan Ada seorang ibu yang menjadi susah Padahal kita tahu Solat itu adalah ibadah yang agung Ibadah yang sangat luar biasa. Tetapi Nabi SAW tidak menginginkan dengan sebab ibadahnya tersebut. Seorang ibu menjadi susah. Seorang ibu. Ini menunjukkan sikap rahmat beliau. Sikap kasih sayang beliau. Beliau ingin tunjukkan dengan kasih sayang itu. Beliau tidak ingin seorang ibu sekalipun kemudian menjadi susah. Ini akhlak yang sangat mulia. Dan beliau pun di dalam riwayat yang lain menunjukkan pula sikap rahmah kepada anggota keluarganya, kepada istri beliau, kepada pembantu beliau, beliau salallahu alaihi wa al wasallam tidak melakukan tindak kekerasan ya. dalam sebuah hadis yang ma'aruf, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Muslim, ya. diungkapkan bagaimana Nabi s.a.w. memperlakukan anggota keluarganya. Dalam hadis itu disebutkan ma Rasulullah s.a.w. alaihi wa ala ali wasallam syai'an illa ayjuhida fi sabilillah. Rasulullah s.a.w. tidak pernah memukul dengan tangannya sedikitpun, tidak memukul kepada istrinya, tidak memukul kepada pembantunya. Beliau memukul itu kecuali saat beliau sedang berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau tidak melakukan tindak radikalisme, kekerasan, apalagi teror. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Menunjukkan betapa Islam itu mengajarkan kasih sayang. Dan kalau kita perhatikan lagi bagaimana Al Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam saat menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan. Beliau jelaskan bahwasannya cabang keimanan itu tujuh puluhan atau enam puluhan cabang. Cabang yang paling tinggi adalah ketika seseorang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dan cabang yang paling rendah disebutkan oleh Nabi saw. Imaatul adzhanit tariq. Menyingkirkan sesuatu yang akan mengganggu di jalanan. Sesuatu yang akan mengganggu di jalanan. Asyih Muhammad bin Salih al-Famin rahimahullah. Di dalam salah satu risalah beliau. Sarah Riyadis Salihin menjelaskan. Di antara. Yang mengganggu itu. Manakala seseorang duduk di pintu. Sehingga duduk di pintu masjid. Sehingga lalu lalang orang terganggu. Itu termasuk. Di dalam larangan ini. Harusnya disingkirkan. Ya, ini harus. Naruh jalan, jalan. Sehingga galana kemudian terganggu. Ini termasuk bahagian daripada apa yang disebutkan. Sebagai imafatul aza'ani tarik. Menyingkirkan sesuatu yang bisa mengganggu jalan. Mengganggu lalu lintas. Dan ini adalah bentuk. Bagaimana Islam itu mengajarkan kepada umatnya untuk peduli kepada lingkungan, peduli kepada keadaan, keadaan-keadaan yang bisa mengganggu, keadaan-keadaan yang bisa menjadikan orang lain tidak nyaman, itu dilarang di dalam Islam. Sesuatu yang mengganggu di jalan itu bisa dalam bentuk benda yang besar, bisa dalam bentuk benda yang kecil. Paku, menaruh paku di tengah jalan, itu akan mengganggu orang yang lewat. Pakunya menusuk, tusuk kepada ban, bannya bisa pecah, bannya bisa ya, menjadikan ban sepeda motor kempes dalam keadaan kecepatan tertentu jadi oleng, jatuh, mengganggu. Hanya sebuah paku. Atau termasuk mengganggu, membuang kulit pisang. Mengganggu. Orang jalan terpleset. Jatuh. Orang tua jatuh. Terjatuh iya, jatuhnya tangannya dulu. Tangannya patah. Mengganggu. Hanya gara-gara kulit pisang. Dengan sebab kulit pisang. Mengganggu. Dan itu sesuatu yang dilarang di dalam agama. Ya. Apalagi kalau naruh petasan di pinggir jalan. Orang lain lewat kaget. Petasan. Kalau ditingkatkan lebih tinggi lagi, bom. Hal-hal yang seperti ini adalah sesuatu yang dilarang di dalam agama. Jangankan bom. Kulit pisang, paku saja. Kalau kita temukan di pinggir jalan, kita singkirkan. Karena itu bisa mengganggu kenyamanan seseorang di jalanan. Sudah sedemikian. Dalamnya Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk peduli kepada lingkungan. Dan kita lihat bagaimana Islam mengajarkan menyayangi tetangga. Nabi saw mengamanatkan mewasiatkan kepada Abu Dar, sahabat Rasulullah saw. Abu Dar radhiyallahu anhu diberi pesan oleh Nabi saw apabila masak Marok, masak daging berkuah, hendaknya Diperbanyak airnya. Diperbanyak airnya. Untuk apa? Dibagikan ke tetangga. Peduli kepada tetangga. Dan bukan sekadar semangkok dua mangkok sayur yang diberikan kepada tetangga. Tetapi bentuk perhatian. Bentuk kasih sayang kepada tetangga itulah yang ditanamkan di dalam Islam. Bagaimana Islam Mengajarkan kepada pemeluknya. Untuk peduli kepada lingkungan. Dari hal-hal yang dijelaskan tadi. Adakah unsur-unsur radikal. Unsur-unsur yang mengandung unsur teror. Tidak ada. Islam justru. Mengajarkan kepada pemeluknya. Untuk seluas-luasnya. Memberikan sikap rahmah kepada alam semesta ini. Itu Islam. Ya. Jadi kalau sekarang ada orang kemudian. Ya, bawa raih kuker. Ya, datang ke istana. Kemudian mengemasnya dalam rangka jihad. Ini sesuatu yang bukan diajarkan di dalam agama kita. Bukan sesuatu yang kemudian. Diperintahkan di dalam syariat. Karena yang demikian ini adalah tindakan radikalisme, tindakan terorisme yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang disasar pun adalah mereka adalah sebagiannya umat Islam, bahkan seluruhnya umat Islam. Dan Darah umat Islam tidak boleh ditumpahkan dengan tanpa alasan yang hak. Tanpa alasan yang sesuai dengan syariat. Bahkan darah orang kafir pun tidak boleh ditumpahkan selama orang kafir itu ada dalam perjanjian. Atau ada di dalam perlindungan pemerintahan kaum muslimin. Tidak boleh ditumpahkan maka aksi-aksi yang selama ini tengah menghangat, itu adalah aksi-aksi yang di luar syariat Islam. Kalau kita perhatikan kata radikalisme, berasal dari kata radix yang berarti akar. Kata radiks itu kata yang awalnya bisa positif, bisa negatif. Namun pada perkembangan pemaknaan bahasa, kata radikal kemudian cenderung digunakan untuk sesuatu yang negatif. Karena radiks itu sendiri akar artinya, usul, asal aslun. Sesuatu yang prinsip berakar, berprinsip, fondasi, fundamen, asas, itu adalah akar, mengakar. Jadi kata radikal adalah, kalau kita mencermati kamus besar bahasa Indonesia, kata radikal artinya mendasar. Sampai kepada hal yang prinsip, radikalisme dengan diberi atau dibubuhi akhiran isme menunjukkan kepada paham atau aliran. Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis yang namanya bentuk kekerasan bisa dalam wujud tindakan fisik, bisa dalam wujud verbal. Sebagaimana di awal diungkapkan bahwasannya wujud tindakan fisik maupun verbal, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa tidak pernah melakukannya. Tidak pernah melakukannya. Fisik beliau digunakan untuk memukul ketika beliau berperang. Selain itu, beliau tidak gunakan untuk melakukan kekerasan itu kepada orang lain. Begitu juga verbal, kekerasan yang bersifat verbal, Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Mengeluarkan kata-kata kasar, mengeluarkan kata-kata yang sifatnya caci, maki. Nabi SAW tidak melakukan yang demikian itu sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok teladan uswatun hasanah sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah contoh teladan yang baik Jadi, pengertian radikalisme adalah sesuatu yang mengandung unsur-unsur kekerasan. Sedangkan pengertian terorisme berasal dari kata dasar teror yang berarti perbuatan sewenang-wenang, perbuatan kejam, bengis, atau yang sejenis. Teror diartikan pula sebagai usaha untuk menciptakan ketakutan. Usaha untuk menciptakan ketakutan. Kengerian. Dan kekejaman. Baik yang dilakukan oleh perseorangan ataupun oleh kelompok. Ini namanya teror. Jadi siapa saja. Yang melakukan tindakan-tindakan sehingga menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat. Menimbulkan kengerian. Menimbulkan kekejaman di tengah masyarakat. Maka itu masuk dalam bahagian teror. Dan di dalam... Perkembangannya berdasarkan latar belakang pemahaman yang ada atau yang sedang berkembang dewasa ini. Kita akan dapati bahwasannya gerakan radikalisme, gerakan terorisme, Bisa diusung oleh beberapa pihak. Kalau tadi saya sebutkan tidak hanya kalangan kaum muslimin. Berdasar latar belakang agama. Ya. Tapi kalau berdasar latar belakang pemahaman. Doktrin. Maka kita akan dapati gerakan radikalisme, terorisme. Itu dilatari oleh beberapa pemahaman. Yang pertama, radikalisme, terorisme yang dilakukan oleh orang-orang dengan latar belakang pemahaman khawarij. Dengan latar belakang pemahaman khawarij. Seperti siapa? Seperti kalangan Al-Qaeda. Seperti kalangan ISIS. Atau jamaah Islamiyah. Dan yang sejenisnya. ISIS, Al-Qaeda, jamaah Islamiyah. Adalah merupakan kelompok yang melakukan tindakan teror, tindakan radikal dengan pemahaman khawarij. Pemahaman khawarij timbul di masa para sahabat masih hidup pun sudah muncul. Tidak semata sekarang saja. Tapi ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup Pemahaman khawaris ini sudah muncul. Bahkan ketika Rasulullah s.a.w. masih hidup pun. Sudah ditengarai bahwasannya akan lahir. Ya. Dari orang yang disebutkan oleh Nabi s.a.w. Ya. Yaitu lahir pemahaman-pemahaman orang-orang yang kemudian. Memiliki pemahaman khawarij ini. Kita melihat terbunuhnya sahabat, bahkan menantu Rasulullah SAW, sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini merupakan aksi teror, aksi radikal. Yang dalangnya adalah orang-orang yang memiliki pemahaman Khawarij. Perlu kita ketahui bahwasannya Sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Di fitnah. Ya. Kemudian dicerca, dicaci maki. Ya. Pada masa kekhalifahan beliau, beliau dituduh ya. melakukan Nepotisme, kolusi, korupsi. KKN. Siapa yang memprovokasi, siapa yang menyebar-nyebarkan tuduhan ini? Dalangnya adalah orang yang bernama Abdullah bin Sabah. Siapa Abdullah bin Sabah? Yaitu... Keturunan Yahudi yang lahir di kota Son'a. Abdullah bin Sabah al-Yahud. Dia seorang munafik. Menunjukkan diri secara lahir sebagai orang Islam. Tetapi ia melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Menghasut masa masyarakat memprovokasi untuk kemudian menentang kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Abdullah bin Sabah yang seorang Yahudi ini datang ke Kufah, datang ke Basrah ya, dalam rangka untuk menghasut masyarakat di sana. Guna melawan pemerintahan kekhalifahan Uthman bin Affan. Tetapi masyarakat Kufra, masyarakat Basrah dan yang lainnya tidak terpengaruh. Sampai akhirnya Abdullah bin Sabah pindah ke negeri Mesir. Dan melakukan hal yang sama. Menghasut masyarakat di sana memprovokasi untuk kemudian menentang kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sampai akhirnya, singkat cerita, masyarakat di Mesir terprovokasi kemudian beramai-ramai mereka melakukan demonstrasi. Mengepung kediaman sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang waktu itu sebagai pemimpin kaum muslimin. Penguasa yang sah. Berhari-hari rumah kediaman beliau dikepung. Sampai kurang lebih satu bulan. Bahkan untuk mendapatkan makanan, untuk mendapatkan minuman pun dihambat. Sampai akhirnya pengepungan terhadap rumah beliau berubah menjadi... Tindakan anarkistis. Ceos. Orang-orang yang mengepung rumah beliau ini kemudian masuk secara paksa. Dan menikam beliau yang ketika itu sedang membaca Al-Quran. Menepes darah sahabat yang mulia ini ke atas mushaf Al-Quran yang tengah dibacanya. Ini akibat dari hasutan provokasi. Orang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah yang menampakkan luarnya sebagai orang Islam tetapi hatinya menanamkan kebusukan kebencian kepada Islam dan kaum Muslimin. Gugurlah sahabat yang mulia, menantu Rasulullah Sallallahu wa Alaihi al Wasallam Ustman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini khawarij. Ya. Begitu juga dengan apa yang dialami oleh sahabat yang mulia. Khalifah Ali bin Abi Talib anhu, Ketika beliau hendak memimpin sholat. Berangkat dari rumahnya. Keluar dari pintu rumahnya. Hendak sholat subuh. Tiba-tiba diserang oleh Abu Rahman bin Muljim. Seorang yang berpemahaman khawarij. Ya. Ia ayunkan pedangnya dipukulkan kepada kepala Ali bin Abi Talib. Anhu. Dengan sebab itu kemudian. Ali bin Abi Talib wafat. Ini khawarij. Pemahaman khawarij. Dan demikianlah Pemahaman ini terus berkembang Sampai akhirnya pada masa sekarang Di antara ciri pemahaman ini Yaitu Mudah mengkafirkan Terhadap sesama muslim Menghalalkan darah Sesama muslim. Ini ciri pemahaman khawarij. Kemudian ciri pemahaman lainnya. Khuruj ala hukam. Memberontak terhadap pemerintahan yang sah. Membuka aib, Membuka cacat celah. Penguasa kaum muslimin. Yang intinya dalam upaya untuk melakukan penggulingan kekuasaan atau pemberontakan-pemberontakan terhadap penguasa yang sah. Ini diantara ciri pemahaman khawarik. Nah, itulah yang dilakukan ya, terhadap para sahabat. Ya. Dan tidak hanya satu dua sahabat yang diperlakukan demikian. Dibantai, dibunuh oleh orang-orang khawarij. Ya. Ya. Karena pemahamannya sudah menganggap di luar kelompoknya itu adalah kafir. Di luar garis. Ya. Apa yang menjadi keyakinan mereka. Ya. Berarti orang yang dihalalkan darahnya. Ini. Kelompok. Khawarij. Dan demikianlah. Pemahaman khawarij ini. Ya. Yaitu mudah mengkafirkan orang lain. Mengkafirkan penguasa kaum muslimin ya. Kalau kita tarik ke dalam sejarah Di Indonesia ya. Pemahaman khawarij Menentang penguasa Yang sah ya. Kalau kita tarik sejarah Kenapa di Indonesia Ada orang-orang yang suka ngebom Ada orang-orang yang suka melakukan aksi teror ada orang-orang seperti Santoso di Poso Ada orang-orang yang ya, Melakukan Aksi-aksi Membunuh aparat polisi Dan lain sebagainya Yang mereka polisi ini pun beragama Islam Maka kalau kita tarik sejarah Pemahaman khawaris di Indonesia Tidak lepas dari aksi. Tahun 1945. Ketika. Sekar Maji. Ya, Kartos Wiryo memproklamirkan. Ya, negara Islam Indonesia. Ya, ini awal. Dari upaya untuk melepaskan diri. Dari pemerintahan yang ada. Ya. Kartosuwir yang memiliki pemahaman. Khawariz. Gurunya sendiri. Yang memiliki pondok pesantren di Garut. Itu diperangi oleh pasukannya. Diperangi bukan semata-mata diperangi dengan diperangi dengan senjata diserang ya. ya. di mana guru Kartosuwiryo ya, mengelola pesantren. Kenapa? Karena gurunya tidak setuju dengan langkah-langkah yang ditempuh oleh Kartosuwiryo. Perbedaan paham ini kemudian menjadikan Kartoswiryu menghalalkan darah gurunya. Itu yang dilakukan oleh Kartoswiryu. Singkat cerita Kartoswiryu ditangkap. Berhasil ditangkap. Setelah berhasil ditangkap, diproses, diadili, dijatuhi hukuman mati. Kemudian para pengikutnya, yang ring satu, ditahan. Setelah masa tahanan habis, para pengikut yang ring satu ini, seperti misalnya, Haji Ismail Pranoto. Atau. Aken Kurnia. Atau. Muhammad Danu. Atau Muhammad Garda, Dan yang lainnya. Setelah selesai mereka. Menghabiskan masa tahanan. Mereka bebas. Ketika mereka bebas. Mereka melakukan rekrutmen baru. Mereka melakukan rekrutmen baru. Di antara yang terekrut oleh mantan-mantan ya, anak buah Kartosuwiryo ini. Di antaranya adalah ya, salah satu pimpinan pondok pesantren di Jawa Tengah. Yang kemudian. Pimpinan ini yang bernama Abdullah Sungkar. Berbaiat kepada Hispran. Haji Ismail Pranoto. Nah dari sinilah bersambungnya. Benang merah sejarah itu. Sementara karena dia pimpinan pondok pesantren. Dia punya santri-santri. Ketika menentang pemerintahan. Waktu itu Presiden Soeharto dikejar-kejar, lari ke Malaysia. Ya. Saat lari di Malaysia mendirikan pondok pesantren, ya. namanya ya, Lukmanul Hakim, ya. sekolah Islam Lukmanul Hakim. Masih ada gedungnya sampai sekarang, ya. terletak di. Daerah Kampung Sungai Tiram, Johor Baru. Di sana mereka membangun komunitas. Sehingga putra-putra Malaysia seperti Dr. Azhari, Nurdin Mtop, Top itu dikader di sana. Bersama-sama orang Indonesia. Yang dari Malaysia kemudian ke Afghanistan. Belajar. Ya, bagaimana menggunakan senjata. Bagaimana merakit bom. Ya. Selesai Afghanistan. Pulang kembali ke Malaysia. Dan setelah itu. Sebagian mereka kembali ke Indonesia. Ya. Maka kemudian di Indonesia itulah. Mereka melakukan aksi-aksi pengeboman. Dari mulai Bali, Marriott dan yang lainnya. Ini benang merah. Dan terus hingga sampai sekarang. Ini pemahaman khawarij. Kalau kita mau menarik. Akar masalah. Tentang. ...terorisme, radikalisme... ...di Indonesia... ...dengan latar belakang pemahaman... ...Khawaric. Karena yang di Indonesia ini... ...radikalisme, terorisme tidak hanya... ...semata-mata yang pemahaman khawaric. Ya. Tidak semata-mata... ...dengan latar belakang pemahaman... ...Khawaric. Ya. Yang sudah terjadi di dalam sejarah Indonesia... Radikalisme terorisme juga di latar belakangnya oleh pemahaman komunisme. Ya. Kalau tadi Khawaris dengan label Islamnya Islam dibawa-bawa, yang sebenarnya Islam berlepas diri dari mereka. Ya. Tetapi ingat di dalam sejarah Indonesia pun tumbuh kembang bangsa ini juga ada aksi-aksi radikalisme terorisme yang dilatarbelakangi oleh pemahaman komunisme. Ya. Dan ini pun tidak kalah dahsyat. Tidak kalah ngeri, tidak kalah keji, tidak kalah bengis. Ya. Dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pemahaman khawarij. Komunisme tumbuh di Indonesia dari orang, dari satu orang. Berkembangnya komunis pemahaman komunisme di Indonesia mulai dari satu orang. Siapa dia? Orang itu bernama Heinz Najwit. Orang Belanda dia adalah anggota Partai Buruh Sosialis, Sosialis Demokrat Belanda Yang pernah juga menjadi anggota Legislatif di Belanda Dia datang ke Hindia Belanda Waktu itu Indonesia belum merdeka Namanya masih Hindia Belanda Dia datang ke Negeri kita ini Ke Hindia Belanda Seorang diri Snaplist Datang ke Indonesia ya, Pada masa awal Tahun 1913 1914 1915 ya, Terus mengembangkan Pemahamannya ya. Dia datang ke Indonesia Bekerja di, di Bagian penerbitan di Surabaya Kemudian pindah ke Semarang Di Semarang dia masuk mempengaruhi para buruh kereta api di Semarang karena buruh kereta api waktu itu punya organisasi. Dia masuk ke situ. Heng Snedid masuk kemudian ke Sarikat Islam berdiskusi dengan kader-kader Sarikat Islam seperti Alimin, Darsono diskusi sehingga kemudian Alimin dan Dardono ini terpengaruh pemahaman Marxisme yang disampaikan oleh snafit akibat dari Alimin Dardono ini terpengaruh pemahaman merah pemahaman komunis pemahaman Marxisme SI Syarikat Islam menjadi pecah ada SI putih SI yang asli, SI merah yang sudah dipengaruhi oleh komunisme. Orang-orang SI merah ini kemudian menyempal, mereka melakukan rapat sendiri, mereka kemudian mengadakan rapat sendiri. Ya, Alimin Darsono dan yang lain-lainnya rapat sendiri, ya, bulan Juni 1924. Kemudian mereka mendirikan apa yang disebut dengan Partai Komunis Indonesia, PKI. Dari situ awal ya, organisasi yang bernama PKI. Ya. Ali Mindan Darsono, kemudian ya, ada yang ke Cina, ada yang ke Soviet. Jaringannya membuka jaringan komunisme melalui Komintern, Komunis Internasional ya, ke Tiongkok, Cina, dan Soviet. Yang ketika itu di Soviet orang-orang ya, sedang terpengaruh semangat revolusi Bolshevik. Revolusi Bolshevik terjadi pada tahun 1917 di mana kekuatan komunis berhasil melakukan penggulingan kekuasaan ya. dari pemerintahan perdana menteri Alexander Ker Kerensky yang nasionalis, kemudian digulingkan oleh Vladimir Lenin yang Marxis, Marxisme, mengenut pemaham Marxisme digulingkan sehingga kemudian Uni Soviet berubah haluan negaranya menjadi negara komunis. Alimin Darsono belajar dari situ. Ya. Jadi dari Revolusi Bolshevik ini menyebar pemahaman komunisme ke Belanda, ya, ke Polandia, ke negara-negara Balkan, bahkan ke Cina dan seterusnya. Ya. Nah. Jadi PKI ini berdiri dari ya. kader syarikat Islam yang terpengaruh akibat pertemanannya dengan Seneflit. Ingat, ini masalah pertemanan. Ya. Alimin Darsono, itu tadinya kader syarikat Islam. Ya. Muslim, tapi karena berteman dengan Seneflit, jadi merah. Ya. Jadi merah Ini pertemanan Mempengaruhi Yang namanya pertemanan ini Mempengaruhi Karena pertemanan ini sekarang Pada masa sekarang ini banyak Orang-orang seperti buah semangka Luarnya hijau Dalamnya merah Seperti itu nah, Jadi Kita melihat Ya, perkembangan komunis ini termasuk di antara yang memberi warna radikalisme terorisme di dalam sejarah tumbuh kembangnya bangsa ini. Ya. Nah, Sehingga cerita berdirilah Partai Komunis Indonesia. Kemudian pemahaman ini menyebar... ...sampai ke Sumatera Barat... ...di Sumatera Barat, di Sinungkang... Ya, ya, ...di dekat daerah Padang Panjang... ...orang-orang ya, komunis di sana melakukan pemberontakan... ...tahun 1926... ...dua tahun setelah PKI berdiri... ...tahun dua tahun kemudian... ...1926... Ada pemberontakan di Silungkang, Sumatera Barat ya. 1926 sampai 1927 Pemberontakan terus bergeser Dari Sumatera Barat Sampai ke Banten Ke Serang ya. Tokohnya Ali Rahma Ini Kiai Kiai di Banten Kena komunis Melakukan pemberontakan di Banten Sampai kemudian pemberontakan di Betawi, Batavia, Jakarta Sampai melebar ke Tanah Priangan Semuanya ditangkap Belanda Karena waktu itu Indonesia belum merdeka Masih dijajah oleh Belanda Pemerintahan Hindia belanda menangkap semua pemberontak ini Dan kemudian dibuang ke pulau Ke Papua, ke Digul, Tanah Merah Ke Boven, Digul Sampai sekarang ada penjaranya. Boven Digul, tanah merah masih ada penjaranya, kuburan mereka pun masih ada, nama-namanya, nama-nama orang komunis yang ditahan di Boven Digul masih ada. Ini <tuh> pemberontakan komunis tahun 1926-1927. Kemudian Indonesia merdeka tahun 1945 17 Agustus 1945 ya. Diproklamirkan kemerdekaan ya. Negara Indonesia ya. Baru merdeka dua bulan PKI sudah memberontak lagi Oktober Desember 1945 orang-orang komunis dari Partai Komunis Indonesia melakukan pemberontakan dengan yang dikenal dengan pemberontakan Tiga Kota Brebes, Tegal, Pemalang di Jawa Tengah itu Oktober Desember pemberontakan ini dipadamkan kemudian muncul pemberontakan berikutnya Januari 1946 jadi baru, baru berapa bulan Indonesia Merdeka, PKI sudah buat ulang pemberontakan di kota Cirebon dipimpin oleh Mr. Yusuf tahun Januari 1946 Pemberontakan ini pun dipadamkan, berarti digagalkan. Ya. Ya. Saya bercerita ini untuk menunjukkan bahwasannya pemahaman komunisme ini memiliki latar belakang sama seperti Khawariz, ya. yang mengangkat senjata kepada penguasa yang sah. Ini komunisme. Setelah pemberontakan ini berhasil dipadamkan Muso yang baru pulang dari Soviet Dari Uni Soviet Datang ke Indonesia Kemudian pada tanggal 1 September 1948 Muso dan seluruh anggota PKI Mengadakan rapat Untuk membentuk struktur kepengurusan baru CC Partai Komunis Ya Komite Central Partai Komunis Indonesia. 1 September 1948, Muso dipilih menjadi ketua CCPKI. Ditetapkan sebagai ketua CCPKI. 17 hari kemudian, tanggal 18 September 1948, Muso dan seluruh orang-orang PKI, termasuk Amir Sarifuddin, Termasuk Joko Suyono dan yang lain-lain. Orang-orang FDR, Front Demokrasi Rakyat. Pimpinan Amir Sari Kudin. Mereka melakukan pemberontakan di Madiun. Tahun 1948. Jadi tidak kapok-kapok ini PKI. tentu kita akan tahu kenapa kok mereka seperti itu nanti setelah kita melihat oh ternyata pemahamannya seperti itu ini musuh pemberontakan tahun 1948 inilah yang menunjukkan bagaimana sikap radikal sikap teror dari orang-orang PKI Terhadap kaum muslimin. Khususnya. Terhadap masyarakat kaum muslimin pada waktu itu. Mereka melakukan tindakan teror. Melakukan tindakan radikal. Sampai mereka melakukan penculikan-penculikan. Kepada aparatur pemerintahan. Baik itu TNI. Kepolisian. Atau pegawai dinas kesehatan. Guru, begitu juga kepada kiai-kiai pondok pesantren, pengurus-pengurus pondok pesantren, guru-guru ngaji, mereka culik, mereka bantai. Penculikan besar-besaran dilakukan oleh orang-orang komunis ketika terjadi pemberontakan 48 tahun 48 di Madiun. Penculikan besar-besaran. Terhadap ya, Kaum muslimin nah. Mereka culik Mereka kumpulkan Orang-orang ya, ha, yang mereka culik ini Mereka kumpulkan, mereka ikat ya, Di sebuah rumah Peninggalan Belanda Terkenal dengan nama Logi Ya, di rumah peninggalan Belanda, rumah logik, kompleks pabrik gula Gorang-garing, atau yang sekarang dengan pabrik gula Redjosari, daerah perbatasan Magetan-Madiun. Ya. Pembantaian di Gorang-garing, ketika pasukan Siliwangi masuk ke Madiun melalui Gorang-garing ini, ya, ditemukan di sana ada pembantaian-pembantaian. Yang ditemukan jenazahnya di rumah peninggalan Belanda itu. 160 jasad yang dibunuh oleh PKI. Lantainya banjir darah karena saksi mata yang selamat 3 orang. Satu di antaranya yang kemudian menjadi imam masjid di Masjid Jami' Magetan. Itu saksi mata yang masih hidup. Tahun 2005, dia bercerita. Ya. Nah. Sampai yang selamat ini dia keluar dari ruangan tempat tahanan dia, dari kamar yang dijadikan sebagai tahanan, ya, tempat tahanan. Keluar dari sana, ya. Ya. darah segar itu masih mengalir, darahnya itu sampai semata kaki dia. Darahnya itu masih membanjir Belum membeku, masih membanjir Karena apa? Karena 160 orang ini Dibunuh dengan ditembak Secara membabi buta Ditembak dengan Secara membabi buta Ini komunis ya. Yang sama juga Bau amis darahnya dengan khawarij Aksi teror radikal. Dan tidak hanya itu saja. Orang-orang komunis. Dari orang-orang yang diculik ini. Ada yang sebahagian dibawa dengan gerbong kereta api. Ke daerah Soco. Daerah Soco. Kecamatan Benda. Kabupaten Magetan. Di sana sudah disiapkan lubang. Sumur tua. Tua. Untuk kemudian orang-orang yang dimasukkan ke dalam sumur tua tersebut. Sumur di daerah desa Soco itu. Di dalam lubang ini ditemukan 107 jasad. Dari 107 jasad, 78 dikenal identitasnya. Diketahui identi, identi, identitasnya. Satu di antaranya adalah Bupati Magetan... Ya. Bapak Sudibyo Yang juga ya, Terbantai di sana Dan satu diantaranya adalah ya, Haris Suhud ya, Yaitu ayahnya mantan ketua MPR DPR dulu Masa pemerintahan Orde Baru Ini korban Ini yang di Lubang sumur tua Soco Ada yang di lubang Sumur tua daerah Cigrok ya. Ya. Juga sama Ditemukan 22 mayat Ada yang sumur tua Di daerah Bangsri Ditemukan 8 atau 7 orang Korban-korban dari keganasan Komunis Tahun 48 Tahun Dari saksi mata yang hidup ini Ketika mereka diculik Yang diculik ini mengatakan Apa tidak salah Kamu menculik saya Saya ini kan cuma guru ngaji Jawaban orang-orang PKI Yang menculik ini justru karena kamu guru ngaji Kamu akan menentang Cita-cita PKI Jadi jelas Umat Islam yang jadi sasaran Komunis Ini tahun 1948 Dan setelah pasukan Siliwangi Masuk Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Pemberontakan ini gagal Digagalkan oleh ya, Pasukan Siliwangi Ini tahun 1948 Tahun 1955 Indonesia mengadakan pemilihan umum ya. Di dalam pemilihan umum yang dikenal bersih ini ya, Waktu itu Perdana Menterinya Burhanuddin Harahap ya, Partai Komunis Indonesia ikut di dalam pemilu Walaupun sudah di Habisi di Madiun. Pemberontakan mereka. Musuh pun dibunuh mati. Amir Sari Kudin ditembak mati. Dieksekusi mati. Musuh ditembak ketika akan melarikan diri. Ya. Keluar Madiun. Dan yang lain-lainnya. Ya. Tapi ketika pemilu tahun 1900. Ya. Yang walaupun yang mengiringi pemberontakan Madin ini sampai mantan Gubernur Surabaya M. Suryo pun dibantai juga ya. di daerah Ngawi ya. itu dibantai oleh PKI oleh pasukan Maladi Yusuf ya, yang PKI ya, pimpinan Amir Saripudin ya, dari kelompok FDR Front Demokrasi Rakyat. Okay. Singkat cerita Tahun 1955 PKI ikut pemilu Dan PKI menempati Urutan keempat Dari seluruh Peserta pemilu Padahal peserta pemilu Banyak sekali partai-partai yang ikut PKI menempati Urutan keempat Pertama PNI Kedua Masumi Ketiga NU yang keempatnya PKI Padahal dari tahun 1948 Sampai 1955 Jaraknya hanya 7 tahun saja Ya 48 ke 55, 7 tahun ya. di sini, 7 tahun mereka Bisa konsolidasi 7 tahun mereka bisa konsolidasi. Konsolidasi pada waktu tahun itu jangan seperti sekarang. Jangan digambarkan seperti sekarang ada medsos, ada WhatsApp, ada Twitter, ada Facebook. Mudah koordinasinya. Iya. Mengumpulkan massa cepat bisa. Tapi tahun dulu telepon saja masih di putar. Untuk alat komunikasi masih belum secanggih sekarang. Tetapi dalam kurun waktu tujuh tahun. Dalam kurun waktu tujuh tahun mereka bisa konsolidasi. Untuk bisa menempati urutan keempat dalam pemilu. Itu tahun dulu. Bayangkan kalau tahun sekarang. Orang-orang PKI ini. Yang masih memiliki keyakinan. Ingin menghidupkan kembali. Paham komunisme di Indonesia. Bagaimana? Yang sekarang alat teknologi komunikasi sedemikian. Canggih. Jadi tidak mengherankan kalau mereka kemudian mengadakan. Pengadilan rakyat di. Ya, negeri Belanda. Jangan mengherankan. Dan jangan mengherankan kalau kemudian Mereka. meminta dana ke dunia internasional jangan mengherankan dan jangan mengherankan pula kalau misalnya mereka dibantu oleh negara-negara komunis yang masih ada sekarang ini seperti kuba seperti korea utara seperti china dan tidak menutup kemungkinan. Ya. Mereka menjalin kerjasama. Ya. Tentunya tidak dengan baju yang terang-terangan. Tidak dengan baju PKI. Kerjasama dengan RRC. Tidak. Bajunya baju yang resmi. Ya. Pakai baju resmi. Tapi isinya kerjasama untuk membangun. Pemahaman Komunisme Karena sebagaimana Dulu mereka Pendahulu-pendahulu komunis itu Melakukan infiltrasi Penyusupan Ke syarikat Islam, organisasi syarikat Islam Maka kader-kader mereka Sekarang pun Melakukan penyusupan Infiltrasi ke partai-partai Yang ada Jangan dikira kalau sekarang ini Di legislatif Tidak ada yang Anggota yang ya, Tidak ingin mendirikan Partai Komunis Indonesia lagi Jangan dikira tidak ada Bahkan ada anggota legislatif Yang menulis buku Karya tulis Dengan judul Aku bangga jadi anak PKI Anggota DPR DPR Tahun 2002 Tahun 2005 menulis lagi buku Dengan judul Anak PKI Masuk Parlemen ya. nah, Jadi Kita bisa bayangkan Dengan teknologi yang semakin canggih ini Mereka bisa melakukan Konsolidasi Yang tentunya lebih Terstruktur, tersistematis ya. Dengan Dibantu alat-alat Teknologi yang canggih ya. Jadi Ini Pemahaman ya. Komunis Yang juga turut Mewarnai Turut mewarnai Terorisme Radikalisme Di dalam kehidupan Berbangsa dan negara ya. Maka selain kita harus Mewaspadai pemahaman khawarij Juga harus Mewaspadai pemahaman komunis Komunisme ya. Dengan Segala macam Ormas-ormas ya. yang di bawah naungan rekomunis Indonesia ini kita pun harus mewaspadai. Kenapa mewaspadai? Karena fenomena yang terjadi sekarang ini ada gerakan-gerakan mereka. Walaupun orang semacam ya. Fran Magnisuseno yang pemahaman liberal mengatakan orang-orang yang Isu komunis ini isu hantu. Tidak mungkin komunis bangkit lagi di Indonesia. Boleh ya. saja dia mengatakan seperti itu. Tetapi fenomena yang kita dapati. Semakin banyak anak muda yang pakai kaos. Dengan gambar. Palu arit di, di depannya. Ya, di, di kaosnya tersebut. Di Batam ditemukan Di Jakarta lebih-lebih lagi ya, Di Jombang Di Sulawesi Selatan Sampai ke Ternate Anak-anak muda pakai baju PKI Kalau di Ternate lain, -lain lagi PKI-nya Pecinta kopi Indonesia Tapi gambar ilustrasinya Cangkir dengan pegangannya arit. Dan pengaduknya palu. Ya. Ditemukan kaos seperti itu. Dipakai. Dan ketika ditangkap. Dan mereka memang. Anak-anak ya. muda yang sedang gandrung memperlajari. Marksisme. Ya. Senang dengan buku-buku seperti itu. Ini fenomena yang tampak. Bendera Palu Arit dikibarkan di Manado. Lambang-lambang Palu Arit ada di Universitas Negeri Jember. Sekian banyak. Gambar-gambar Palu Arit itu sekian banyak. Bukan satu dua, Banyak. karnaval tujuh belasan ya, diisi dengan foto-foto anak-anak ya, SMP -anak bawa foto-foto ditunjukkan secara ya, secara terang-terangan di bawa ya, karena sedang sedang karnaval dibawa foto-foto tokoh-tokoh PKI dari mulai Adit, Aidit, DN Aidit dan sono Nyoto dibawa terang-terangan Siapa yang menyuruhnya? Anak SMP ini bawa foto-foto itu? Ternyata gurunya. Apakah ini sebuah kebetulan? Apakah ini sebuah kebetulan? Spontanitas. Apakah ini sebuah hal-hal yang sifatnya spontan? Tidak direncanakan? Terus yang terbaru ketika Terminal 3 Cengkareng diresmikan... Di dalam terminal itu ada foto-foto para pejuang Indonesia terselip satu wajah yang tidak asing lagi bagi bangsa Indonesia sebagai wajah pengkhianat, wajahnya DN Aidit. Apakah ini kebetulan? Tiba-tiba saja gambar foto Aidit itu nempel di situ. Apakah ini kebetulan? Tidak ada yang memasang. Fenomena-fenomena seperti ini Menjadi alasan bagi kita untuk Tidak boleh lengah Tidak boleh lalai Terhadap Aksi-aksi orang komunis Yang kembali akan Menggalang kekuatan Fenomena bakti sosial di Banyuwangi yang dimotori oleh salah seorang anggota DPR yang ternyata dia ini adalah aktivis kiri. Apakah itu bukan merupakan fenomena? Saresehan yang dilakukan di Solo bulan Februari 2016 yang baru lalu dilakukan oleh mantan-mantan tapol eks Pulau Buru. Apakah ini kebetulan? Mereka sekarang membentuk yayasan ya. yang yayasan ini menuntut kepada pemerintah Indonesia. Pertama, menuntut untuk meminta maaf atas dibantainya orang-orang PKI tahun 1965. Ya. Yang kedua, pemerintah memberikan kompensasi ganti rugi ya. Ya. terhadap korban-korban tahun 65. Yang ketiga, pemerintah diminta untuk merehabilitasi nama-nama dari korban-korban tahun 65. Apakah kemudian ini menjadi sesuatu yang kebetulan? Bahkan mereka bisa mendorong pemerintah untuk kemudian menyelenggarakan simposium. Membahas pembantaian tahun 1965. Pembantaian terhadap anggota-anggota PKI. bisa mendorong pemerintah untuk bisa menyelenggarakan simposium. Anak-anak dari orang-orang PKI. Ada Ilham Aidit. Ada Bejo Bin Untung. Anaknya Letnan Kolonel Untung. Namanya Bejo. Bejo Bin Untung. Ada yang lain-lainnya. Apakah ini kebetulan fenomena seperti ini? Kemudian kita mengatakan kebangkitan PKI di Indonesia itu hantu. Hantu itu kan ada namanya tapi tidak ada bentuknya kan? Sebagaimana dikatakan Franz Magnus Susseno itu? Apa kemudian lantas kita ya, lalai dari semua fenomena yang ada itu? Tapi ini terkait dengan komunisme. Jadi sekali lagi, yang tadi pertama aksi radikalisme terorisme dengan latar belakang pemahaman Khawariz. Yang kedua, di dalam sejarah Indonesia jangan dilupakan pula bahwasanya radikalisme terorisme itu juga dilakukan oleh orang-orang komunis. Kalau kita mengatakan peristiwa 16 Januari 2016. Di Jalan Tamrin. Lima anak muda membawa senjata. Pistol. Kemudian nembaki masyarakat. Nembaki Pak Polantas yang tidak bawa senjata. Kemudian kita katakan bahwasannya anak-anak muda ini. Melakukan aksi terorisme di Jalan Tamrin. Lalu apa yang akan kita katakan kepada orang-orang yang menculis jenderal-jenderal TNI di pagi buta dengan senjata laras panjang. Memberondong senjata, senjata mereka memberondong tubuh-tubuh jenderal-jenderal -tubuh itu. Apa yang akan kita katakan? Aksi terorisme atau aksi pembunuhan biasa? Kalau yang di Jalan Tamrin saja kita katakan terorisme. Penculikan pembantai yang di pagi buta 30 September atau 1 Oktober 1965 itu lebih daripada aksi terorisme. Dengan senjata Thompson, senjata laras panjang Diberondong. Dan yang sebagiannya lagi dibantai. Ya. Di daerah lubang buaya Ini lebih Dari aksi terorisme Jadi kalau kita katakan PKI ini adalah teroris ya, Sangat tepat sekali PKI ini adalah radikalis Sangat tepat sekali ya, Mengajarkan radikalisme Mengajarkan terorisme Kenapa? Karena PKI memang seperti ini Kenapa PKI melakukan itu? Karena pemahaman-pemahamannya Seperti itu ya, Insya Allah kita lanjutkan nanti Mbak Daduhur ya, Terkait dengan kenapa Komunisme seperti itu ya, ya, Karena yang memang diajarkan ya, Oleh ya, Komunisme Adalah Upaya-upaya untuk Melegalkan Pembantaian, pembunuhan, penculikan itu yang dilakukan oleh orang-orang komunis. Ya. mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk melanjutkan acara ini ba'da zuhur nanti insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma ala ila wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu. ala nabi'ina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana yang tadi telah disampaikan oleh Ustaz Bahawa kajian akan dilanjutkan Ba'da zuhur Kemudian setelah itu Insya Allah kita telah menyediakan uh, Makan siang Ba'da Muhabbarah beliau Jadi nanti setelah ini kita lanjut Muhabbarah baru makan siang macam mula saya